بسم الله الرحمن رحمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 Ya ayuhlah kalian yang amanat takul Allah dan mengucapkan kata yang tulus, Allah akan mengkompensasi perbuatan kalian dan mengampuni dosa kalian. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan beroleh keberuntungan besar. Islam Nusantara telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa para pengusung gerakan Islam Nusantara menanamkan semangat anti Arab dan ini sangat berbahaya terhadap agama kita di antara hal yang sering pula diungkapkan Oleh Salah satu tokoh Dan beberapa tokoh bahkan Gerakan Islam Nusantara ini bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang Bisa Melanggengkan budaya Di antara Ungkapan-ungkapan yang disebutkan Sebagaimana Beberapa nukilan Yang diucapkan oleh Siapa? Said Hagil Siraj Sebutkan dalam salah satu makalah Walhasil agama memang perlu menyatu dengan budaya Langgengnya agama karena menyatu dengan budaya Dikatakan pula olehnya Dengan cara pendekatan budaya Ini kata dia Islam Nusantara merujuk kepada fakta sejarah penyebaran Islam Di wilayah Nusantara yang disebutnya Dengan cara pendekatan budaya Tidak dengan doktrin Yang kaku dan keras Dan beberapa ungkapan yang lain juga kata dia. Islam Nusantara ini didakwahkan untuk merangkul budaya. Melestarikan budaya. Menghormati budaya. Tidak malah memberangus budaya. Dan seterusnya. Kata-kata yang senada. Diucapkan pula oleh yang lain. Kalau begitu diantara hal yang. Di eh uh, jadikan sebagai salah satu prinsip gerakan ini adalah melestarikan budaya nenek moyang. Ikhwani fillah rahimakumullah sehingga mereka sering menyebut bagaimana mengislamikan budaya-budaya tersebut. Islamisasi budaya-budaya tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah Islam datang dengan prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar-menawar. Semua umat yang mestinya mengikuti Islam. Bukan Islam yang mengikuti berbagai macam umat yang beranikan ragam. Sehingga seruan untuk senantiasa menghidupkan budaya Menjaga budaya bangsa Dan seterusnya Kita pun bertanya sejauh mana Menghidupkan budaya tersebut Seperti apa dan bagaimana Budayanya apa Nah semuanya harus kita jadikan Sebagai bahan Kajian Untuk kita teliti Kesesuaiannya dengan Islam Kalau suatu budaya sesuai dengan Islam Maka tidak bertentangan dengannya Sejalan dengannya Dan karena itu bisa dipertahankan Sebagai contoh misalnya Anggap di masyarakat Arab dulu Misalnya Budaya Menghormati tamu kalau kita membaca kisah-kisah di masyarakat Arab sana tidak jarang kita dapati budaya yang mulia yaitu memuliakan tamu. Hal yang sangat luar biasa di kalangan mereka yang namanya menjamu tamu sampai dikisahkan. ...seorang yang sangat dermawan... ...rela menyembelih kuda kesayangannya... ...karena ketika itu... ...tidak ada sembelahan yang lain... ...demi menjamu tamu... ...nah ini kisah-kisah di... ...kalangan orang-orang Arab... ...nah... ...ketika menjamu tamu itu... ...suatu hal yang baik... ...tidak bertentangan dengan Islam... ...bahkan Islam juga... ...mengancurkannya... ...maka tidak diberangus oleh Islam... Bahkan didukung oleh Islam Dan ditetapkan sebagai syariat Islam Hanya saja Islam Tentu justru menambahi dengan bimbingan-bimbingan Membatasi dengan batasan-batasan Tidak boleh menjamu tamu Dengan sesuatu yang haram Nah ini contoh Begitulah misalnya di masyarakat kita ada budaya dan tradisi masyarakat kita yang baik, misalnya apa? Gotong royong. Bantu membantu. Ya. Ini tradisi masyarakat kita yang baik. Ada orang memerlukan bantuan untuk membangun rumah, ayo kita guyub sama-sama bantu bangun fondasinya misalnya. Hal yang baik tidak bertentangan dengan Islam. Maka dianjurkan oleh Islam. Dengan beberapa uh, dalil yang umum, misalnya wata'awanu alal birri watakuwah dan bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak bantu membantu pada perbuatan dosa dan melampaui batas. Begitu pula dalil-dalil yang lain yang dianjurkan untuk saling membantu orang yang kesulitan dalil yang banyak jadi tradisi gotong royong budaya gotong royong secara umum bagus dan dipertahankan tapi kalau ada suatu budaya dan tradisi masyarakat yang ternyata bertentangan dengan Islam maka harus ditentang semuanya tunduk kepada Islam yang Arab maupun yang non Arab Dulu di masyarakat Arab ada tradisi-tradisi kesyirikan. Ya. Mau nyembelih yang bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Mereka melakukan itu. Mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan untuk berhala. Dan itu menjadi adat kebiasaan mereka. Nah, maka Islam datang apakah Mengatakan ini budaya bangsa Arab Tetap dipertahankan Tidak Yang seperti ini ditentang Sebelumnya Kita telah baca Ada tradisi Balas dendam Seperti yang kita sebutkan tadi Utang darah Utang nyawa Terus turun temurun enggak selesai-selesai permusuhan antara kabilah. Ini enggak benar, ditentang oleh Islam. Diarahkan kepada hukum yang benar, hukum qisas. Begitu pula tradisi ada kebiasaan apa? riba. Biasa orang Arab melakukan riba seperti itu. Karena ini enggak sesuai dengan Islam Ditentang oleh Nabi, saw. Walaupun ini kebiasaan orang Arab, bahkan kebiasaan siapa? Keluarga sendiri, Al Abbas bin Abdul Muttalib ditentang oleh Rasulullah, saw. Bagi beberapa budaya bangsa kita yang ada di negeri kita, ketika kita dapati ada budaya persembahan, ya, sedekah bumi, sedekah laut dan lain-lain budaya-budaya bangsa kita yang ternyata secara kenyataannya dinilai oleh Islam sebagai pelanggaran terhadap Islam pelanggaran terhadap hak-hak Allah Azza mengandung unsur-unsur kesyirikan maka kita pun harus menolaknya tidak boleh beralasan ini budaya bangsa kita warisan leluhur kita harus kita uri-uri Harus kita pelihara Ini tidak benar Ya, Jadi apa yang diserukan oleh orang-orang Gerakan Islam liberal, liberal Yang eh, tadi dikatakan Ingin mempertahankan budaya-budaya Ini pada kenyataannya banyak Akhirnya menghidupkan budaya-budaya kesyirikan Mempertahankan budaya-budaya kesyirikan Kalau mau mengislamkan Sekarang bagaimana mau diislamkan budaya-budaya yang seperti itu Ya, Tidak bisa Kalaupun dihilangkan kesyirikan-kesyirikannya Nanti mungkin sisa bid'ah-bid'ahnya Ya kan, dan Islam anti syirik dan anti bedah. Oleh karena itu, ya, apa yang diserukan oleh orang-orang Islam Nusantara ini, secara umum tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harus ada perincian, harus ada kajian yang mendalam tentang budaya-budaya tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah Berikutnya di antara yang juga cukup berbahaya dari apa yang diserukan oleh sebagian tokoh-tokoh gerakan Islam Nusantara ini bahwa mereka tidak memaksakan kebenaran yang tunggal Dikatakan oleh salah satu penulis Penulis ini Salah satu eh, apa, Tokoh Dalam sebuah organisasi Yaitu Ikatan Sarjana ya, Isnu nah, Dia sebagai salah satu tokoh Gerakan Islam Nusantara ini Dia mengatakan Sikap demikian Sejatinya juga dipelajari oleh Pesantren dan ulama-ulama Aswaja Yang tak Memaksakan kebenaran tunggal Sebab dalam setiap kebenaran Terdapat kemungkinan kesalahan Pun sebaliknya pesantren merupakan lembaga yang inklusif dan menghargai pendapat-pendapat perbedaan pendapat tak lantas ditolak apalagi dikecam perbedaan pendapat merupakan kebescayaan dinamika pemikiran manusia yang mempunyai perspektif dan kapasitas pemikiran berbeda ikhwan ikhidin Rahimakumullah. Kita akan titik tekankan pada kata-kata dia. Gimana di dia mengatakan sikap demikian sejatinya juga dipelajari oleh pesantren dari ulama-ulama aswaja yang tak memaksakan kebenaran tunggal. Apa maksudnya di sini? Tak memaksakan kebenaran tunggal. Apa artinya di sana ada kebenaran yang lain? Atau apa maksudnya? Ini kata-kata yang sangat mengerikan. Kalau itu dimaksudkan kita tidak boleh meyakini adanya kebenaran yang tunggal berarti ada kemungkinan benar pula selain Islam. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini kekufuran kalau sampai dia maksudkan itu. Lebih-lebih dia katakan berikutnya Sebab dalam setiap kebenaran Terdapat kemungkinan kesalahan Sebab Dalam setiap kebenaran terdapat Kemungkinan kesalahan nah, Terus berarti Termasuk kebenaran Islam Ada kemungkinan salah nah, Apa kita meyakini begitu? Sama sekali tidak Ya Ya kita yakin bahwa kaum muslimin kalau di atas fitrah meyakini bahwa islamlah satu-satunya yang benar. Tidak ada kemungkinan salah. Bagaimana dia seorang uh, yang berposisi di kalangan umatnya mengatakan kata-kata seperti ini. Setiap kebenaran terdapat kemungkinan salah. Subhanallah. Bagaimana Allah menyatakan Inna Dina Indallahi al Islam agama yang di sisi Allah hanya Islam ini kebenaran. Wamaa za baghd illa al zallal tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, kalau sampai dikatakan seperti ini bahawa ada kemungkinan salah pula. Pada kebenaran Islam Ini juga kekafiran Ini menunjukkan dia beriman Dengan iman yang tidak benar Yang namanya iman itu Keyakinan yang kokoh, mantap Seorang beriman tentang kebenaran Islam Artinya kokoh, mantap, gak ada keraguan Kalau sampai dia katakan Ada kemungkinan salah, berarti ragu Walaupun sekian persen ada keraguan dan keraguan terhadap kebenaran Islam ini adalah kekafiran ini berbahaya sekali Ya, entah dia mewakili gerakan Islam Nusantara yang lain atau tidak tapi dia salah satu pelopor gerakan Islam Nusantara dan ini rahimakumullah dengan makna yang seperti tadi kita sebutkan jelas mengandung kekafiran makanya tidak jauh kalau dikatakan ya ada pemurtadan di balik gerakan ini. Ya, bahkan kita katakan ungkapan itu benar. Kalau seperti ini yang dijajakan apalagi yang lain-yang lain yang juga terkandung padanya apa? unsur-unsur kekafiran. Ini berbahaya sekali. Coba kalau akhirnya orang meyakini, oh betul juga ya. Kita tidak boleh mengklaim kebenaran kita sepihak. Bahwa Islamlah yang benar. Yang lain juga mungkin saja benar. Dan kita mungkin juga salah. Sudah. ya Berbahaya sekali. Bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Fama ada ba'dal haqti illa al-dholal. Tidak ada kebenaran. Tidak ada setelah kebenaran Kecuali kebaltilan Dan yang lebih berbahaya lagi Ternyata sebagian tokoh-tokoh Yang mengusung Gerakan Islam liberal Memang berpengikiran seperti itu Seperti ulil Ulil ini sudah mengatakan Semua agama sama Semua agama sama Di kesempatan yang lain ketika dihujat Kamu mengatakan Semua agama sama Dia mengatakan Saya tidak mengatakan semua agama sama Yang sama itu adalah Yahudi, Nasrani, Islam Karena prinsip Ketuhanannya sama Kulil absar Kekafiran atau tidak Orang ngomong seperti itu Jelas kekafiran Pluralisme meyakini agama-agama tersebut agama yang benar juga min bahkan lihat tokoh yang lain Sumanto Al-Qurtubi dia mengatakan apa jika kelak di akhirat pertanyaan atas pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan Mungkin dia hanya tersenyum simpul. Lihat, bicara tentang Allah Azza wa Jal semuanya sendiri. Mungkin dia, ya yani Allah, hanya tersenyum simpul. Sambil menunjukkan surganya yang mahal luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang. Antara lain, Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther. Abu Nawas, Romo Mangun, Honda Teresa, Udin, Baharudin Lupa dan Munit. Na'udzubillah, menggalih. Urusan seperti ini dibikin seperti dagelan. Na'udzubillah, beraninya bicara tentang Allah, beraninya bicara tentang hukum-hukum Allah al-Hazwaajat. Ikhwani Fitin rahimakumullah, kesimpulan seperti ini yang dia tuliskan dalam bukunya "Lubang Hitam Agama". Ya, karena pemikiran-pemikiran pluralisme tadi. Pemikiran-pemikiran yang memang dijunjung tinggi oleh para pegiat Islam liberal. Dan yakni bagi orang yang masih eh di atas fitrah Islam pasti akan mengingkari hal-hal tersebut. Ikhwani Jadi kembali kepada yang tadi kita sebutkan Ini sangat mengkhawatirkan Kalau ternyata Islam Nusantara ini ditunggangi oleh orang-orang yang seperti ini Jelas mereka akan memasukkan prinsip-prinsip kemurtadan Sehingga ada pemurtadan di balik gerakan ini oleh orang-orang tersebut Na'udzubillah min dalib Orang mungkin nggak merasa kalau ada bahaya besar seperti itu. Apalagi kalau orang-orang yang akidahnya tidak kuat, kemudian belajar ilmu umum, kemudian terjerat paham-paham tersebut, ya, yang mengusung orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Yang berpendidikan di Timur Tengah Atau yang pernah belajar Di sekolah Timur Tengah Wah sudah Dianggapnya seorang ulama Tapi ternyata menyesatkan Na'udhu billah Mendari Ikhwanifiddin rahimahumullah Di antara Hal yang juga di oleh mereka Orang-orang yang mengusung gerakan Islam Nusantara ini mereka sering mengungkapkan bahwa mereka melindungi kaum minoritas siapa yang dimaksud kaum minoritas ini tergantung kemauannya mereka kepentingan mereka sekalipun mereka itu Ahmadiyah dan Syiah Makanya seperti Ulil tadi yang dia mengatakan di antara ciri Islam Nusantara adalah tidak membenci Syiah. Ya. Dia mewakili atau tidak gerakan Islam Nusantara ini, tapi dia sebagai salah satu corongnya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita tidak membenci Syiah, terus kita ini akidahnya apa? syiah itu membenci sahabat-sahabat nabi bukan hanya membenci mengkafirkan kita gak boleh membenci orang yang mengkafirkan bukan hanya membenci yang dibolehkan bahkan menghukumi mereka dengan hukum kufur karena keyakinan-keyakinan syiah yang banyak bertentangan dengan keimanan bagaimana kemudian dia katakan diantara ciri Islam Nusantara tidak membenci syiah ikhwan fiddin rahimahumullah ini perlu kita perhatikan ternyata gerakan syiah itu dibantu oleh banyak orang ini diantara para pembantunya orang-orang ini begitu pula Syed Agal Surat sama ia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang membela Syiah. Ya, ungkapan-ungkapannya untuk menghidupkan perayaan arba'in, perayaan apa? Memperingati kematian Husain. Ala mereka, ya. Ikhwani Fidin Rahimakumullah, ini diungkapkan dan didukung oleh Said Agil Siraj. Termasuk Ahmadiyahnya. Juga seperti itu. Said Abdul Siraj juga mengatakan kata-kata yang mendukung mereka. Disebutkan dalam salah satu ungkapannya. Ya. Ahmadiyah, Ahmadiyah itu Mau dibagaimanakan lagi Itu kan saudara kita Sebangsa setanah air Ini uhwah wataniyah Yang terpenting tidak melanggar undang-undang Walaupun dia mengatakan ada nabi Setelah nabi Muhammad Tidak apa-apa Yang penting mengikuti undang-undang dia juga saudara kita sebangsa dan setanah air. Naudzubillah mindali. Menentang Al-Quran, menentang Hadis, menyakiti umat Islam, pelecehan terhadap agama, menodai agama, ya. Yang seperti ini jelas bertentangan dengan Islam. Seandainya pun mau dilihat secara undang-undang, ini juga ada di sana penistaan terhadap agama ya penistaan terhadap agama itu juga terjerat undang-undang tapi karena kepentingan tertentu dengan alasan minoritas dibela ikhwan ikhidin rahimah <cierab> kumullah ahlu sunnah salafiyin minoritas dibela apa enggak sama sekali tidak dibela bahkan dimusuhi Bahkan diperangi Bahkan mau dia berangus nah, Jadi memang ada kepentingan Di balik gerakan ini Ada kepentingan-kepentingan tertentu Entah pribadi atau kelompok Atau bahkan kepentingan asing Wallahu'alam Ikhwan ikhidin Rahimahumullah Selanjutnya Mungkin sebagai Penutup kajian kita Sebelum ke sesi tanya jawab ada pernyataan salah satu pegiat Islam Nusantara ini yang cukup menarik. ya Cukup menarik. Dia sok menampilkan Islam Nusantara dengan wajah yang indah. Dia katakan pesan yaitu Zainul Milal. Bizawi, pesan rahmatan lil alamin menjiwai karakteristik Islam Nusantara, ya. sebuah wajah Islam yang moderat, toleran, cinta damai dan menghargai keberagaman. Ya, sebelum kita lanjutkan, sampai pun keberagaman akidah yang seperti itu tetap dihargai. Dan menghargai keberagaman Islam yang merangkul Bukan memukul Islam yang membina Bukan menghina Islam yang memakai hati Bukan memaki-maki Islam yang mengajak Taubat bukan menghujat Dan Islam yang memberi pemahaman Bukan memaksakan nah, Kelihatannya bagus Kata-katanya menarik Ya yeah. Uteis. Tapi betulkah seperti itu Islam Nusantara? Kamu mengatakan begitu. Kamu mewakili apa tidak? Mewakili teman-teman kamu Ulil Said Agil Siraj ya. Dan yang lain-lain. Abdul Muksyid Ghazali dan yang lain-lain. Dia katakan apa? Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina. Memakai hati bukan memaki-maki Betul seperti itu Sudah dicek lagi ha? Sudah dikoreksi lagi Coba kita lihat sekarang Kata-kata Sa'id Agel Siraj Yang sangat terkenal Apa dia katakan tentang orang yang berjenggot ha? Intinya apa? Semakin panjang jenggotnya Berarti semakin goblok kita mengatakan goblok saja sudah berat sebetulnya kan dalam bahasa Jawa ini kasar banget. Tapi dia mengatakan seperti itu. Dia sadari atau tidak dia telah menggoblok-goblokan kiainya sendiri. Naudhu bilaa bahkan dia telah mengatakan seperti itu dan mengenai semua para sahabat, -sahabat Nabi bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudhu bilaa minalai. Ini Said Agil Siraj, begitu katanya merangkul, tidak memukul. Katanya membina, tidak menghina. Kok mengatakan begitu? Tidak konsekuen ya. Omong saja. Omong kosong. Begitulah omongan-omongan Said Agil Siraj yang lain. Nauzubillah, kata-kata yang sangat provokatif dan penghinaan demi penghinaan. Ya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui Karena zaman sekarang ini informasi begitu mudah Kata-kata yang sangat menyayat hati umat Contoh yang lain misalnya ulil Kata-katanya sangat menyakiti Dia posting sebuah gambar Gambar itu di satu di sisi ada seorang wanita yang bercadar berpakaian hitam-hitam. Di sebelahnya ada apa? Plastik sampah yang warna hitam juga. Ya. Dia mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Ayo bersihkan sampahnya. Tunggu dulu, yang mana yang sampah? Nauzubillah. Yang mana yang sampah? Di situ ada plastik hitam dan di situ ada wanita bercadar. Begitu yang katanya merangkul tidak memukul itu seperti itu, yang katanya membina tidak menghina itu seperti itu, yang katanya memakai hati tidak maki-maki seperti itu. Naudzubillah, omong kosong. Kenyataannya ucapan-ucapan ucapan mereka selalu menyayat hati umat. Naudzubillah mendalih. Kalau kita perhatikan akhlak para pegiat Islam Nusantara ini, ternyata ya akhlak-akhlak yang sama sekali tidak menggambarkan seorang muslim yang baik. Omongannya saja Islam yang damai, enggak kayak Arab yang perang terus, kamu bikin orang perang. Iya kan? Sebelumnya Islam enggak geger, muslimin biasa-biasa dengan dia menyatakan pernyataan-pernyataan jadi geger. Ya. Ini menimbulkan konflik di antara umat Katanya pengen damai Islam yang damai. Tapi justru dengan pernyataan-pernyataan itu. Bikin orang tidak damai. Jadi omongnya saja. Mereka tidak punya akhlak. Sok menuduh yang lain tidak punya akhlak. Tapi mereka sama sekali. Akhlaknya jelek. Tidak punya akhlak sama sekali. Nah, dan kalau ini diteliti bab khusus. Akhlak Mereka omongan mereka itu sudah satu bab tersendiri. Omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang menyakiti umat itu sudah bab tersendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, kita selaku umat Islam ya tidak boleh yakni sekedar ikut-ikutan, oh sekarang ada Islam Nusantara, nampaknya bagus, ini ide bagus, ayo kita ikut, tidak bisa ya kita harus uh, meneliti mengoreksi berhati-hati apalagi kenyataannya seperti ini kita harus menjauhi Islam itu ya Islam yang dibawa Rasulullah saw. Apa kata Allah ikuti apa kata Rasul ikuti sudah tidak usah neko-neko nggak -neko. usah yani macam-macam ya. Apa kata Allah ikuti Apa kata Rasul ikuti Apa kata para sahabatnya ikuti sudah. Demikian fiddin, Apa yang bisa kita kaji pada Kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kita Semuanya dan bila ada Kesalahan, kekeliruan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kita lanjutkan dengan Membaca beberapa pertanyaan yang diajukan semoga bisa terjawab ya kalau ada yang tidak terjawab saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada pertanyaan uh, mohon nasihatnya Terkhusus untuk kami para wanita Agar bersemangat dalam menutup aurat Karena selama ini kami bermudah-mudahan Tidak memakai sarung tangan Bila keluar rumah Dengan alasan karena bukan pergi jauh atau safar Ikhwan Fidin Rahimahumullah e, Seperti yang kita ketahui bahwa Wanita Telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Dahulu wanita itu Sebagai makhluk yang dihinakan Oleh manusia Baik di kalangan Arab Maupun non Arab Dan ini termasuk bukti bahawa Islam menentang Tradisi Yang jelek datang Islam wanita dimuliakan wanita dijaga wanita dihormati di saat itu orang-orang barat pun masih menghinakan wanita bahkan di antara mereka ada yang beranggapan wanita itu bukan manusia ya sampai di eh, adakan suatu semacam seminar membahas wanita itu manusia atau bukan Bayangkan, itu di masyarakat barat sampai seperti itu. Dan juga diperjual belikan akhirnya, ibaratnya binatang. Nah, Islam datang memuliakan wanita. Diberi pahala besar ketika beramal. Dilindungi dengan pakaian yang seperti itu tertutup. Nah, sekarang malah justru wanita menjadi bahan pelecehan. Dibuka-buka pakaiannya, difoto-foto, dipajang-pajang. Ia mau. Ya, enggak malu. Padahal sudah dimuliakan oleh Islam dengan ditutup, terjaga dengan pakaian itu. Kalau pergi enggak boleh sendirian, jauh-jauh safar ditemani dengan mahram demi menjaga wanita termasuk dalam berpakaian. Sekali lagi, ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Ditutup auratnya supaya orang-orang tidak mengganggu, tahu ini wanita baik-baik. Ya, ikhwan fitrin rahimakumullah. Atas dasar itu maka. Tidaknya para wanita menyambut pemulihan Islam itu dengan baik. Apa yang diperintahkan atau dianjurkan untuk ditutup, tutuplah. Demi terjaganya mereka. Jangan bermudah-mudahan untuk membuka sesuatu yang semestinya tertutup. Karena ini akan berakibat buruk bagi dia dan juga bagi yang lain. Bagi dia jelas supaya dia terjaga dari orang-orang yang berniat jahat. Bagi orang lain supaya orang lain tidak tergoda karena wanita itu adalah godaan. Apa kata Rasulullah? Ma taraktu ba'di fitnatan Aku tidak tinggalkan Suatu godaan ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki Daripada godaan wanita nah, Jangan ia membantu syaitan untuk apa? Menggoda kaum laki-laki Dengan terbukanya sebagian yang mestinya ditutup Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang sudah tidak lagi perhatian dengan bab ini. Kita lihat masyarakat umum subhanallah dalam bab aurat ini betul-betul tidak perhatian. Lebih suka menampilkan aurat dan pamer. Walaupun tertutup tertutup kulitnya, tidak tertutup bentuknya. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah keselamatan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari Gudaan-gudaan syaitan Dan semoga Allah selamatkan kita dan umat ini Pertanyaan yang lain Apa hukum Menyimpan Al-Quran Wakaf masjid di rumah Untuk dibaca atau digunakan Dengan pertimbangan Apabila diletakkan di masjid Kurang dimanfaatkan ini tergantung yang mewakafkan ya. Kalau yang mewakafkan itu maksudnya untuk diletakkan di masjid, ya jangan dibawa ke rumah. Tapi kalau wakafnya itu tidak disyaratkan di masjid, boleh digunakan siapa saja, ya boleh dia gunakan. Tapi tidak untuk dimiliki. Ya, jadi perlu diketahui kalau ini wakafnya untuk di masjid, maka tidak boleh dibawa pulang. Karena wakaf sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan. Bagaimana menyikapi subhat Orang yang mengatakan Jangan sibuk dengan fitnah Sibukkan dengan ilmu Jangan habisi Waktumu Pada perkara yang tidak bermanfaat Sibuk dengan fitnah maksudnya apa ini <tuh> Ya, yeah. Kita Dianjurkan untuk mengetahui fitnah Agar kita terhindar darinya Kalau kita tidak tahu yang jelek tidak tahu yang buruk Tidak tahu fitnah Mungkin kita akan terjatuh padanya Ungkapan-ungkapan seperti yang disebutkan itu Seringkali Bermaksud agar orang itu Tidak Larut di dalam Pembicaraan seputar Siapa yang salah, siapa yang benar Sudah, belajar saja Tidak usah tahu Kamu siapa yang salah, siapa yang benar Keliru Kita justru dianjurkan supaya tahu Yang baik diikuti Yang salah ditinggalkan Tidak diikuti Begitu ya. Jadi Ini adalah bentuk uh, Praktek ilmu kita ya. Kalau kita tidak tahu ya Tanya kepada yang tahu Supaya segera tahu Setelah tahu Lakukan sikap yang benar Begitu kalau kita gak mau tahu Justru Kita bisa terjerumus dalam suatu kesalahan Fulan salah gak mau tahu Akhirnya kita anggap dia benar terus Akhirnya kita ikuti dia terus Nah na'udzubillah yang seperti itu Akhirnya membuat dia jatuh dalam Penyimpangan Apakah kita menanggung dosa Apabila kita sudah mengenal dakwah sunnah namun kita belum bisa mendakwahkannya kepada keluarga ya. dalam keadaan mereka jauh dari bimbingan agama yang benar uh, menyampaikan kebenaran itu pada dasarnya fardu kifayah dan terkadang bisa menjadi fardu ain. kalau yang ditanyakan ini Apakah dia dosa? Tergantung di sini. Kalau keluarga dia ya, tidak ada uh, jalan bagi mereka untuk mengetahui yang benar kecuali engkau sebagai jalannya, maka berarti farduain atasmu untuk menyampaikan kepada mereka, sehingga ketika anda tidak melaksanakan itu Berarti berdosa Tapi kalau Sebetulnya Kebenaran mungkin sampai kebadanya tanpa saya Tidak mesti saya menyampaikan Ada saudara saya yang lain Ada Apa namanya teman saya Yang juga mungkin menyampaikan kepada dia Maka saat itu tidak menjadi fardu ain atas dia tapi fardu kifayah nah fardu kifayah kalau sudah ada yang menyampaikan kita gugur kewajiban ya kalau sudah ada yang menyampaikan gugur kewajiban tapi kalau tidak menyampaikan semua dosa semua ya kita sudah enggak nyampaikan kita mengandalkan teman kita eh teman kita enggak nyampaikan kita mengandalkan saudara kita yang lain enggak nyampaikan juga akhirnya tidak ada yang menyampaikan, paya dosa semua kalau seperti itu. Ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya katakan, lihat kondisinya apakah penyampaian kebenaran kepada saudara tersebut fardhu ain atau fardhu kifayah atasnya. Kalau fardhu ain dan dia tinggalkan dia dosa. Kalau fardhu kifayah dan sudah ada yang menyampaikan yang lain maka tidak dosa. Tapi kalau tidak menyampaikan semua, bisa semua. Bagaimana adab bertanya kepada ulama atau asal tidah terkait waktu, tempat dan tata caranya. Ya, kalau terkait dengan waktu. Ya, waktu berbeda-beda. Kesempatan yang mereka punya, tempat juga enggak mesti. Yang penting kalau mau bertanya, bertanyalah melalui SMS juga bisa, melalui telepon ya bisa, bertemu langsung juga bisa kalau memang sedang kurang berkenan karena kesibukannya jangan kita paksakan. Kalau kita lihat sedang sibuk ya jangan kita paksakan begitu saja. Ketika kita bisa menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Ketika dijawab dengan uh, menimpali dengan ungkapan-ungkapan yang seolah justru membantah. Nah, ini diantara adab-adabnya seperti itu. Ya yeah. Allah ma'ala. Bagaimana hukumnya apabila kita mengamalkan suatu ibadah tetapi tidak mengetahui dalilnya. Kita mengamalkannya karena melihat orang alim mengamalkannya. Ini namanya taklid. Taklid tidak dikatakan mutlak tidak boleh. Tapi ini terkait pula dengan orang yang melakukannya. Ada orang yang memang ada kemampuan bertanya atau kemampuan mempelajari bagi orang yang punya kemampuan bertanya dan mempelajari, hendaknya bertanya. Tidak cukup sekedar melihat kemudian mengikuti. Tapi bagi orang yang mau bertanya tidak bisa, mau mempelajari lebih lagi. Nah, bagi orang yang seperti itu dibolehkan untuk taklid. Taklidnya kepada orang yang alim. Orang yang alim dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi di sini kita perlu melihat bagaimana kondisi orang tersebut. Ya. Pada dasarnya taklid itu dilarang, kita dianjurkan bertanya. Sekali lagi, di sini lihat kemampuan orangnya. Dari berbagai sisi dari sisi, yaitu kemampuan ilmunya, otaknya, dan mungkin kemampuan-kemampuan yang lain, waktunya, ya Allahualam. Kemudian pertanyaan yang lain, banyak sekali tanda-tanda kemungkaran, kemunafikan pada diri seseorang. Jika tanda itu Ada Apakah dikatakan munafik Apakah kemunafikan Ada tingkatannya Ada kemunafikan Yang itu kemunafikan Ektikadi, keyakinan Ada kemunafikan Yang itu kemunafikan amali Yaitu amalan Orang yang dikatakan munafik Dalam arti betul-betul munafik Apabila keyakinannya Tidak beriman dengan Islam Hanya lahiriahnya, Nah ini kita katakan munafik Yang betul-betul munafik Munafik sampai ke keyakinannya Tapi Kalau hanya dalam perbuatan Yaitu misalnya Dusta, ingkar janji ya, Dan sejenisnya Maka kita katakan Dia memiliki sifat-sifat kemunafikan, yaitu nifak amali, nifak dalam amalan. Kalaupun dikatakan oleh seseorang, oh kamu munafik, maksudnya di sini perbuatan-perbuatan munafik, bukan artinya dia punya keyakinan kemunafikan, tidak. Ya. Jadi ada kalanya orang itu memiliki ciri-ciri kemunafikan tapi hanya pada lahiriah secara keyakinan tetap meyakini kebenaran Islam, maka dia tetap masih mukmin. tapi kalau sampai keyakinannya tidak mengimani Islam, itulah yang dikatakan munafik yang sesungguhnya mohon bimbingan untuk ikhwan yang masih kagum terhadap tokoh-tokoh hizbiyah -tokoh seperti firanda yang masih mendengarkan siaran radio Roja. Firanda salah satu dai Roja, dia orang yang memiliki kemungkaran-kemungkaran dalam tulisan-tulisannya yang cukup berbahaya. Tidak sesuai dengan para ulama kita rahimahumullah wa di antara hal yang uh, cukup berbahaya yang dia tulis adalah celaannya terhadap Syekh Rabi dan tuduhannya terhadap Syekh Rabi bahwa Syekh Rabi tidak sesuai dengan jalannya Syekh bin Baz Syekh Al-Bani Syekh bin Uthaymin dianggap Syekh Rabi menyendiri tidak sesuai dengan para ulama tersebut Nah ini celahan dan tuduhan Celahan dan tuduhan Belum lagi Hal-hal yang lain yang ada di makalah tersebut Na'udzubillah Lebih-lebih lagi Kalau musim pilihan umum Sudah dia mesti menganjurkan Untuk ikut dalam Pilihan umum Ya memilih Ini memilih itu Jadi kayak tinduk sukses walaupun enggak resmi Begitukah para ulama kita? Tidak. Apalagi sekarang di acara-acara televisi yang di situ tercampur dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran ya musik dan yang lain-lain. Maka dari itu ini orang yang tidak bisa dipercaya ilmunya. Jangan diambil ilmu darinya Allah ma'ala Apakah wali Songo itu sesat Karena Indonesia adalah negara Nusantara Yang Islam masuk melalui mereka Sejarah wali Songo Akidah mereka, keyakinan mereka Saya ingin tanya Apa buku yang bisa dipertanggungjawabkan Menulis tentang mereka Sejarahnya dan akidahnya Padahal sampai sekarang yang saya tahu hanya konon dan konon. Konon ceritanya begini. Mana buktinya itu mana? Sekarang kalau kita dengar Nabi katanya pernah begini, antum langsung percaya? Nabi Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad, saw. Nabi Muhammad pernah begini, antum langsung percaya? Tidak. Mana sumbernya? Ada dalam Sahih Bukhari Ada dalam Sahih Muslim Ada dalam Sunan Abi Dawud Kalau ada periksa sanatnya Benar apa enggak? Kan begitu ya kan? Ini Nabi SAW Kita enggak nerima begitu saja Dikatakan Nabi pernah begini Pernah ngomong begini Kita akan teliti betulkah Nabi berbuat seperti itu melalui sumber-sumbernya Nah sekarang dikatakan Wali Songo begini Kok langsung diterima begitu saja? Mana sumbernya? Di buku apa? Nah, kita gak bisa memastikan. Insya Allah keberadaan mereka benar. Karena cerita yang begitu banyak menunjukkan ada, tokoh-tokoh itu ada. ya, Cuma perincian sejarah mereka dan keyakinan mereka kita gak bisa memastikan. Mau pakai apa kita memastikan Kecuali kalau mereka punya buku Atau muridnya punya buku yang menulis tentang mereka Baru kita bisa melihat sejarah mereka secara otentik Bisa dipertanggungjawabkan Akidah mereka seperti apa Nah sekarang kita mau mengatakan wali songo sesat atau tidak sesat Sulit ya, Gak bisa, susah Mau mengatakan sesat, uh, tanggung jawab ya kan dituntut nanti di akhirat betul kamu mengatakan begitu, betul apa tidak buktinya apa, tak bisa kita buktikan kamu mengatakan mereka ahlu sunnah juga, aduh, bingung juga tidak ada dasarnya sudah ini, cerita Wallahum alam perinciannya apakah upaya konkret terhadap ucapan-ucapan yang akan memecah belah kesatuan NKRI. Ya, kalau seperti kita ini ya hanya bisa menasihati, menyampaikan, ya kan? Tapi kalau terkait dengan para pelaku kejahatan dengan kata-kata dan perbuatan ya tugasnya orang-orang yang terkait ya, Pak Polisi dan jajarannya. Kita hanya bisa mengingkari secara lisan, menasihati dan memperingatkan umat dari hal-hal seperti itu. Nabi Muhammad pernah menjanjikan Seperti dalam surat Al-Esra' 92 Kepada kaum musyrikin bahwa Nabi akan menyatukan langit berkeping keping kepada kaum musyrikin Ada seorang muslim yang murtad karena menilai ayat tersebut sebagai bentuk kedustaan Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah menjatuhkan langit Dan seterusnya Ya perlu kita lihat ayat tersebut tidak ada kedustaan pada ayat maupun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang memahami uh, suatu ayat atau hadis yang menurut dia salah apalagi dusta, ketahuilah bahwa dia yang salah paham. Ya kalau ada suatu ayat yang menurut dia salah atau dusta na'udzubillah ketahuilah bahwa dia yang tidak paham ayat ya coba kita kaji ayat tersebut, tanyakan kepada ulama, apa maksudnya nah akan dijelaskan jangan dia menilai sendiri apalagi sampai murtad karena itu na'udzubillah dia sendiri yang rugi tidak ada satupun dari para ulama yang mengomentari ayat ini bahawa nabi kliru, nabi dusta, enggak ada tidak ada makanya ulama mereka punya kitab-kitab yang membahas beberapa ayat yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang kemudian dijelaskan oleh mereka dianggap oleh sebagian mereka oh ini bertentangan ulama kemudian mendudukkan di antara kitab yang seperti itu adalah karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqithi rahimahullah yang berjudul Daf'u Ihamid Iftiraf An Ayil Kitab. Ya. Buku tersebut membahas ayat-ayat yang nampaknya bertentangan, kemudian dijelaskan ini tidak bertentangan. Ini maknanya begini, itu maknanya begitu. Mulai dari Surat Al-Baqarah sampai An-Nas, dicari ayat-ayat yang sering kali orang keliru dalam memahami. Nah, termasuk ini. Ya, wallahu alam ada enggak di kitab itu tapi ini yang jelas kita katakan orangnya salah paham. Ya, naudzubillah kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad dusta, naudzubillah. Orang musyrik saja mengakui kejujuran Rasulullah. Ya, orang musyrik yang ketika itu Allah turunkan ayat terkait mereka, enggak ada yang mengatakan Nabi dusta. Ya. Tidak ada. Bahkan mereka Sebelumnya telah sepakat akan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ini naudzubillah sampai merutat karena itu dia sendiri yang merugi. Ya. Datangi para ulama tanya. Ya. Segala sesuatu yang terkait dengan agama, kalau nggak cocok dengan akalnya yang dituduh akal dia, yang dicurigai akal dia, bukan agamanya. Allah sudah mengatakan, lau min eng diqairil lah, lauajalufihi iktilafan ketiara. Seandainya Quran itu bukan dari Allah, mereka akan dapatkan di dalamnya banyak perselisian. Kalau itu bukan dari Allah, tapi karena itu dari Allah tidak ada perselisian. Ya, Allahumma alam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. سمع الله نسيده لو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك